Dan berikut ini langsung aja artis yang saya hadirkan dari kota dingin Malang Ada Ramayana Kita goyang lagi Devi Aldiva Nupalapa